Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Pemirsa Indonesia, di een Berada, Ibu-Ibu dan brada, bapak yang een di studio. Pagi hari ini kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. ibu ibu Mudah-mudahan keluarga juga di rumah sehat ya Bu ya. Amin. Ada Anaknya sehat. Amin. Suaminya juga sehat. Amin. Kalau suami makin cinta apa udah beda kalau sekarang nih Bu? Makin cinta. Ada yang udah beda, iya. Ada yang makin cinta. Ya pokoknya kayaknya berkurang lah dibanding masa pacaran ya Bu ya. Iya. Nah, namanya orang rumah tangga Bu ya. Uh, setiap pasangan suami istri Pengen rumah tangganya bahagia tentunya ya Tapi memang uh, Dengan berjalannya waktu Jalan yang ada dalam rumah tangga itu Tidak selalu mulus seperti yang dibayangkan Atau didambakan Kadang-kadang pasangan suami istri ini Menghadapi berbagai masalah yang bisa meretakan atau membuat renggang hubungan suami istri. Bahkan gak e, jarang sampai ke perceraian. Baik Pemirsa, kita akan ikuti Tau Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang ketika suami kurang cinta. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udzu billahi min sururi An wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ketika suami kurang cinta apa sih cinta cinta itu ya cinta Cinta itu definisinya tidak bisa digantikan dengan apapun. Definisi cinta, ya cinta. Timbulnya cinta ketika ada kecocokan. Namun yang Anda jangan lupa. Apakah semua orang yang berumah tangga didasari dengan cinta atau tidak? Tidak. Ibu bisa nyaut saya enggak? Kedengeran saya ngomong. Bisa menjawabnya Pak Ibu Ngantuk. Ngantuk. Balik lagi saya tanya Anda. Apakah semua orang yang berumah tangga didasari dengan perasaan cinta apa tidak? Tidak. Tidak semua orang yang rumah tangga didasari dengan perasaan cinta. Contoh. Ada orang, seorang laki-laki sebelum menikah, dia berharap. Di angan-angan dia, saya punya istri cantik, mm. tinggi semampai, wow. hidungnya mancung. Matanya bulat, berbinar-binar. Bibirnya seperti jelimah meraka. Wow. Pipinya ranum dibayangkan. Istri saya secantik dia dalam bayangan. Oh. Ternyata dia menikah dengan seorang perempuan. Maaf, dalam tanda kutip kurang cantik. Sampai orang tua dari orang laki-laki tadi bilang. Kok lu nekak bayang begitu? Tapi dia menyukainya. Dijalanilah kehidupan dia. Terus dia jalani kehidupannya. Ternyata mendapatkan sesuatu yang sangat baik. Istrinya yang kata orang tuanya kurang cantik tadi. Orangnya solihah. Sholatnya rajin, puasa Senin, Kamisnya rajin, tidak pernah marah. Ada yang pernah marah? Banyak. Ada yang suka marah? Banyak. Ada yang suka marah? Sering marah? Sering? Banyak. Mana orangnya? Nah. No. Dia gak pernah marah, dia ramah dengan suaminya. Dia tahu etika, tahu sopan santun. Masa Allah, luar biasa nih perempuan. Akhirnya laki-laki tadi yang walaupun ayahnya bilang ceraiin deh bini loh. Dia semakin rasa, makin rasa banyak yang cocok. Akhirnya cintanya semakin melekat dengan perempuan yang notabene maaf dalam tanda kutip. Kurang cantik tadi timbul rasa cinta. Jadi tidak semua orang yang menikah itu dasarnya cinta maaf orang tua kita. Termasuk emak bapak saya. Konon mereka itu dulu dijodohin. Buktinya anaknya enam. Jadi nikah itu tidak harus punya dengan dasar cinta. Ada orang yang menikah pacaran delapan tahun. Mereka bercinta bermesra nikah tiga bulan bubar. ...ada yang gak pacaran... ...tidak ada rasa cinta... ...begitu mereka menikah... ...mereka cari kecocokannya. Timbul rasa cinta. Sampai nenek kakek... ...sampai meninggal aman rumah tangga mereka. Cinta itu timbul dengan kecocokan. Maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, betul? betul. Al insan melho ta Semua punya kekurangan, semua punya kelebihan. Nih. Dari tampangnya udah ketahuan. Nggak ada yang sempurna. Pasti dalam rumah tangga, baik suami maupun istri... ...ada sifat-sifat yang nyebelin. Maaf, jangan marah. Kita manusia normal, kan? Boleh jadi cara tubininya ngomong, cara lakinya ngomong. Cara jalan. Cara makan. Cara minum. Tidurnya Ngedengkur. Mm, Ngorok. Ngorok. <laughs> kadang-kadang kan pasakannya yang tadinya cinta juga jadi belenek ya. huh Lakinya ngoroknya kencang bikin kencang Sampai bininya gak bisa tidur. Molotot aja. Itu kadang-kadang yang tadinya cinta jadi berkurang. Tapi kita wajib hukumnya menyadari. Bawa manusia yang ada yang sempurna makanya Allah berfirman hunna libasun lakum wa antum libasul Yuk. Dalam rumah tangga cari kecocokan. Kita sama-sama punya visi, punya misi untuk membangun rumah tangga yang sakina, mawaddah warahmah. Karena rumah tangga tidak hanya didasari dengan perasaan cinta. Contoh. Suatu ketika datanglah seorang laki-laki menghadap Khalifah Umar. "Hai Khalifah, ada apa?" Saya berniat mencerahkan istri saya. Kenapa kata Umar? Saya tidak mencintainya. Umar bilang jangan kamu cerahkan dia. Emangnya rumah tangga harus diseling perasaan cinta. Minimal kamu mengasihani dia. Lihat makanya Allah berfirman: Wa shiru hunnabil makruf, paih karithum hunna, wa saantakrohussayan, wa wahwerulakum. Anisa ayat 19. Bergauwlah istri kalian dengan baik. Boleh jadi suatu saat. Istri kalian menyebalkan kalian. Jangan kan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Kalau kita lihat sifat dari pasangan kita. Ada yang nyebelin. Jangan lihat yang nyebelinnya doang. Pasti kata Allah. Ada sifat-sifat yang menyenangkan buat kita. Kalau ketemu dengan orang. Jangan hanya cari perbedaan. Tapi cari persamaan. Jadi walaupun pasangan kita kurang cinta... ...tetap rumah tangga bisa dipertahankan. Bagaimana mengusahakan biar timbul cinta? Sadari, kita punya kekurangan. Dua, sadari kita pasti punya perbedaan. Menyatukan dua manusia dengan latar belakang yang berbeda... ...bukan perkara mudah. Beda suku, beda bahasa, beda daerah... ...beda keluarga, beda pendidikan... Beda budaya, beda kebiasaan disatuin susah. Sekandung aja yang segala macam sama. Kadang-kadang cekcok, iya gak? Apalagi dua orang yang berbeda disatukan itu pasti ada perbedaan. Makanya carilah persamaan diantara kita. Carilah kecocokan, mensyukuri nikmat Allah. Bandingkan dengan orang lain yang lebih banyak kekurangannya. Insya Allah. Perasaan cinta sedikit demi sedikit akan timbul. Makanya Allah berfirman rahmah, rahmah itu perasaan sayang yang timbul ketika melihat pasangan kita punya kekurangan. Insya Allah, walaupun tidak ada sedingin cinta rumah tangga tetap masih bisa dipertahankan. Amin. Amin. Amin. Harap beralam media. Baik pemirsa itu dia atau siapa Mama untuk tema kita pagi hari ini ketika suami kurang cinta. Ibu-ibu siapkan pertanyaannya. Setelah ini ada giliran ibu-ibu untuk bertanya. Sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan Aa. Ada seorang laki-laki bilang, awalnya kami saling mencintai. Setelah saya berbuat maksiat kepada Allah, ada perintah Allah yang tidak saya kerjakan. Akibat perbuatan maksiat saya terasa istri saya menjadi ngelawan kepada saya. Ngerti maksud saya?